Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini Sabtu 1 April 2017 dibacakan Ardiansyah Operasi kerung pedada makin meluas dan mengganas Oknum BNS kantor Caman Matangkuli ditangkap terkait kasus narkoba Dua unit jembatan permanen di Teringgading rusak parah Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nyusrum serambi FM Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Paseh 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFN. Sudarun abrasi kerung pedada Biren kini makin mengganas. Puluhan hektar kebun kelapa dan kebun produktif di sepanjang aliran sungai telah ditelan arus sungai. Kini abrasi mulai mengancam pemukiman penduduk. Muhammad warga desa Pulau Pedada mengatakan kebun kelapa milik warga di desanya beberapa tahun lalu dengan jarak sungai mencapai 20 meter lebih. Tapi kini puluhan batang kelapa di kebun warga telah ambruk ke sungai akibat digerus abrasi. Abrasi yang terus meluas mulai mengancam pemukiman penduduk. Jarak rumah warga dengan tebing sungai kini hanya terpaut beberapa meter. Warga berharap pemerintah segera membangun jeti atau tanggul di sebelah timur kerung pedada untuk mencegah meluasnya abrasi agar sungai tidak menelan rumah penduduk. Abrasi sungai juga terjadi di sepanjang aliran kerung pesangan. Garun aparat Polsek Loksukun dibantu opsional Polres Aceh Utara Sabtu dini hari menangkap mus 35 tahun Oknum PNS Kantor Camat Matangkuli Aceh Utara karena terlibat narkoba. Mus ditangkap di sebuah pondok areal sawah kawasan desa Gemata, Kecamatan Loksukun. Kapolsek Loksukun Ibtu Hendra Gunawan Tanjung mengatakan saat itu petugas sedang patroli. Tiba-tiba ia mendapat informasi dari warga di pondok areal sawah kawasan desa Gemata sering dijadikan lokasi sabu-sabu. Lalu petugas mengintai ke lokasi dibantu petugas opsional Polres Aceh Utara. Ternyata benar ada seorang Oknum PNS berinisial mus di lokasi itu sedang menunggu temannya yang lain. Setelah diperiksa petugas menemukan satu paket sabu-sabu dalam kantong celana sebelah kanan warga asal Glumpang 7, Kecamatan Matangkuli. Kemudian Oknum PNS kantor Camat Matangkuli itu dibawa ke Mapolsek untuk proses penyidikan. Hasil tes urin tersangka mus positif mengkonsumsi sabu-sabu. Kasus tersebut dalam proses penyelidikan polisi untuk mengetahui dari mana mus mendapatkan sabu-sabu tersebut. Sedarlun dua unit jembatan permanen yang menghubungkan antar antargampung di Kecamatan Tering Gading, Pidijaya mengalami kerusakan parah. Kedua jembatan ini butuh penanganan segera karena merupakan sarana penghubung utama bagi masyarakat. Kedua unit jembatan yang rusak parah yaitu Jembatan Belang yang menghubungkan Gampung Tampui, Kecamatan Tering Gading, dengan Gampung Kaye Jato, Kecamatan Bandar Baru. Kemudian jembatan permanen di Gampung Panton Raya, Kecamatan Teringgading. Selain jembatan, kondisi badan jalan yang terbelah akibat gempa bumi beberapa bulan lalu yang tersebar di sejumlah kecamatan belum dibangun, sehingga mengganggu pengendara. Kondisi jalan pun mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan. Kecamatan Teringgading, Ishak mengatakan terhadap berbagai fasilitas yang hancur atau rusak akibat gempa beberapa waktu lalu telah dilaporkan kepada Pemkap dan sejumlah dinas terkait. Masyarakat diminta bersabar karena semua kerusakan akan ditangani pemerintah Darlun Kabupaten Biren salah satu daerah di Aceh yang mendapat bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2017 Bantuan dana hibah dari pemerintah pusat ini memiliki arti penting bagi Biren sebagai daerah yang tergolong tingkat kerawanan bencana yang tinggi Bupati Biren Haruslan M. Daud mengatakan dirinya dan kepala daerah lain di Indonesia telah menandatangani perjanjian hibah daerah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2017 di Auditorium Graha BNPB Matraman, Jakarta Timur, Rabu lalu. Bantuan diserahkan langsung Kepala BNPB Pusat William Rampeng Gili dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Budi Arso Teguhi Dodo. Terdapat 92 daerah di Indonesia yang menerima bantuan hibah dengan total dana 1,7 triliun rupiah. Daerah-daerah tersebut memiliki potensi bencana yang tinggi di Indonesia. Meski ada dana hibah ini, Kepala BNPB berharap ada peningkatan anggaran untuk kebencanaan baik bersumber dari APBN maupun APBD. Bupati Ruslan mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas pemberian bantuan tersebut kepada Kabupaten Biren. Sebab Kabupaten Biren ikut tertimpa musibah bencana gempa beberapa waktu lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Ekraf. Sudarlon tim pengacara Seri Bintang Pamungkas CS terus mencari keadilan atas penangkapan dan penahanan kliennya dalam dugaan kasus makar. Mereka berencana menggugat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui pengadilan internasional. Salah satu anggota tim pengacara, Dahlia Zain, mengatakan pihaknya selaku tim kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas sedang mengajukan gugatan pengadilan internasional terhadap Kapolri atas tuduhan makar kepada 10 tokoh. Pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bukti untuk pengajuan gugatan ke peradilan internasional tersebut. Bukti tersebut antara lain bukti penahanan, surat penahanan, surat penolakan Sri Bintang atas BAP dan bukti lainnya. Gugatan ke peradilan internasional bukan lewat jalur independen karena sudah ada putus asa terhadap hukum di Indonesia. Pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke peradilan internasional di Jenewa Swiss pada Februari 2017. Gugatan ini rencananya diajukan pada April 2017. Sri Bintang dan sembilan tokoh lainnya ditangkap atas dugaan makar pada Februari lalu. Sri Bintang, Firzah Husin, dan Hatta Taliwang sempat ditahan beberapa waktu sebelum akhirnya permohonan penangguhan penahanan ketiganya dikabulkan darlun selain sekjen forum umat islam FUI Muhammad Al-Khatat polisi menangkap 4 orang aktivis lainnya terkait dugaan makar jelang aksi 313 salah satunya adalah Fedrik Nugraha alias Diko yang merupakan sekjen gerakan pemuda islam penangkapan Diko mengagetkan ibundanya roh Hayati, 48 tahun Rohayati baru mengetahui putranya ditangkap polisi pada Jumat sore kemarin selepas dirinya mengikuti aksi 313 di Patung Kuda Jakarta Pusat. Rohayati baru bisa menjenguk putranya di Makbrimob Kelapa 2 Depok Sabtu ini. Ia datang ditemani kakaknya atau, Peman, atau paman atau pamandiko bernama Komar. Rohayati mengeluhkan kondisi sel tempat putranya ditahan. Sel tersebut menurut Rohayati adalah bekas Sri Bintang Pamungkas tersangka makar yang ditangkap pada awal Februari 2017 lalu. Rohayati meminta petugas memberikan fasilitas beribadah untuk anaknya. Rohayati juga mencurahkan isi hatinya soal penangkapan diku. Menurutnya anaknya tidak terlibat dalam upaya makar. Derlun Timsar gabungan menemukan satu korban meninggal dunia akibat longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur. Masih ada 26 orang yang diduga tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, mengatakan tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban jiwa dalam kondisi meninggal dunia. Diperkirakan 26 orang lainnya masih tertimbun longsoran. Longsor tebing 100 meter terjadi pada pukul 08.00 pagi tadi. Material longsor memanjang dari bukit sekitar 800 meter dengan tinggi 20 meter. 23 rumah terdampak oleh longsor, ada yang tertimbun dan rusak berat. 17 orang luka-luka dan dirawat di Puskesmas Pulung Dari Petarawan Longsor, Desa Banaran merupakan daerah bahaya tinggi Longsor Sebab adanya tanda-tanda Longsor masyarakat mengungsi sementara pada malam hari BPBD dan aparat telah mengimbau masyarakat untuk menjauh dari lokasi Longsor Mengingat kondisi tanah yang masih labil dan kemungkinan bisa terjadi Longsor Susulan Intro dari Newsroom Seram di Tanjung Permai sekian berita malam edisi Sabtu 1 April 2017 berita pagi Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambfm.com follow di Twitter @srambfm badrun wassalam